Bismillahirrahmanirrahim Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang al-mak'ul mutlaq, Tentang mak'ul mutlaq. Baik kita akan melihat definisi dari mak'ul mutlaq Supaya kita dapat memahami dengan baik Dari contoh-contoh yang nanti insyaallah akan kita sampaikan Kita melihat definisi dari mak'ul mutlaq ini Baik, ya, maf'ul mutlak adalah isim yang berasal dari lafad fi'il Ya, ini kuncinya Kita perhatikan, maf'ul mutlak adalah isim yang berasal dari lafad fi'il ya, Yang berfungsi untuk penguat makna Penjelas bilangan atau penjelas sifat jadi, maful mutlak ini, dia dapat memiliki tiga fungsi. ya. Yang, yang pertama, mungkin dia mempunyai fungsi untuk penguat makna. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, bisa jadi dia juga mempunyai fungsi sebagai penjelas bilangan atau mungkin bisa jadi dia mempunyai fungsi sebagai penjelas sifat. Nah, ini adalah fungsi dari maf'ul mutlaq, ya. Adapun yang tidak boleh kita lupakan sebagaimana kita sampaikan di awal bahwasanya maf'ul mutlaq dia itu dibentuk dari lafadz fi'ilnya, ya. Kalau di suatu kalimat ada, ya susunan ya kata ya atau susunan huruf ya susunan huruf yang membentuk suatu kata lebih khusus adalah eh fiil ya kata kerja nah, kita menemukan di sana isimnya isim setelahnya yang dibentuk dari huruf-huruf penyusun fiil nadi ya maka ada kemungkinan bahwasanya kata tersebut dia adalah maf'ul mutlaq Nah, bagaimana contohnya? Kita lihat, coba contohnya kita lihat, kita sebutkan di sini contoh yang sederhana. Misalnya kita buat contoh hafitu adarsa hidbon, ya, yang artinya aku telah menghafal pelajaran itu dengan sebenar-benarnya hafal. Nah, kita perhatikan di sini ada fiel yang terdiri dari susunan huruf-huruf apa itu? ha kemudian fa kemudian za ya kita lihat di sini ada susunan fiil ya ha ya fa dan za ya. Nah, ya membentuk hafitu ya membentuk hafitu maka apa maka di sana kita temukan kata setelahnya ya kita temukan kata setelahnya yaitu hif von, nah, kita temukan kata setelahnya yaitu hif Nah Dia juga dibentuk dari huruf-huruf Ha Fa dan von. Ya, maka di sini hif von dia adalah sebagai makul mutlak, sebagai makul mutlak dari apa kalimat tersebut yang filenya adalah habitu. Ya, habitu ada khafban ya aku telah menghafal pelajaran itu dengan sebenar-benarnya hafal ya kalau dalam contoh ini dia berfungsi sebagai apa sebagai penguat makna ya dia sebagai ya, penguat makna dari kata kerja hafitu ya hafitu kadarsa khafban aku telah menghafal pelajaran itu dengan sebenar-benarnya hafal ya ini dikuatkan maknanya bukan hanya sekedar hafal saja akan, tepa, akan tetapi memang betul-betul ya uh, hafal benar ya memang betul-betul hafal benar ya jadi nah, kita kuatkan dengan menggunakan maf'ul muta yaitu kata yang dibentuk dari lafadz fi'ilnya ya dari lafadz fi'ilnya ya hafitu ya menjadi hip bond, ya dibentuk dari lapis biilnya Baik kemudian e, contoh yang lain misalnya borot tuhu barban aku telah ya memukulnya dengan sebenar-benar memukul jadi betul-betul memukul kalau dalam bahasa jawa itu tidak eto-etoan ya betul-betul memukul ya borot tuhu barban nya aku telah memukulnya dengan sebenar-benar memukul. Nah, kita juga melihat di sini bahwasanya eh, ada kata kerja atau fiil, katanya adalah dharaba ya, memukul ya, dharaba. Ya ini fiil. Kemudian kita menemukan isim setelahnya yang dia dibentuk dari lafaz fiilnya dari dharaba tadi yaitu dharban. Ya, kalau kita perhatikan dengan seksama sama-sama ada huruf bot, ya. Sama-sama ada huruf bot, rot dan abad ba, ya. Karena memang isim ini dia dibentuk dari lafat fiilnya. baroba menjadi barban. Maka kita katakan dia adalah sebagai maful mutlak, ya maful mutlak. Barot tuhu barban, ya. Aku telah memukulnya dengan sebenar-benar memukul. Ya barban dia adalah sebagai makul mutlak, Baik Ya, kita e, memasuki contoh yang lain supaya dapat lebih jelas ya tentang ya pengertian dari makul mutlak ini. Kita lihat contoh berikutnya, misalnya hafidtu adar sa habbotan, ya hafidtu adar sa hab Dhatan. Nah, aku telah menghafal pelajaran itu dengan sekali hafal. Jadi, ya, cukup mendengar atau cukup membaca pelajaran langsung hafal, ya. Dia betul-betul ya, langsung menghafal pelajaran tersebut. Di sini sama ada isim, ya. Kita tahu ya, ciri-ciri isim di antaranya kan apa? Dia ditanwin di sini, ya. Hafzatan dia ditanwin, dia isim, ya. Ya, isim, kita lihat dia itu dibentuk dari lapad fiilnya. Ya, sama, dibentuk dari lapad fiilnya, yaitu, apa, ya, hafibdu, ya, hafibho, ya. Maka, isim yang dibentuk dari lapad fiilnya tadi, hafzotan, dia adalah merupakan maf'ul, ya, mutlak, ya. Hafzotan, dia adalah, sekali lagi, ya merupakan makul mutlak. Akan tetapi dia mempunyai fungsi yang berbeda ya hafbutan dia fungsinya adalah sebagai apa penjelas bilangan ya dengan sekali hafal ya sekali hafal maksudnya ini untuk menjelaskan bilangannya sekali saja ya baik namun yang menjadi titik persamaan sama-sama dia adalah makhluk mutlak karena apa? Dibentuk dari lapisan-lapisannya. Di ya, kita ambilkan contoh lagi. Ya, kita ambilkan contoh. Ya, kalimatnya masih sama dengan contoh yang e, di atas, hanya saja kita ingin mengubah fungsinya. Ya, misalnya kita ya berikan contoh borot tuhu borbatan. Borobatuhu Borbatan. Aku telah memukulnya dengan sekali pukul. Nah, di sini Borbatan dia adalah sebagai makul mutla, ya, karena dibentuk dari lapis fiilnya Boroba, ya. Borobatuhu Borbatan. Nah, ini juga menjelaskan tentang bilangan, ya, menjelaskan tentang bilangan. Kemudian kita ambilkan contoh yang lain, ya. Hafiztu adarsahifdhan jayyidan. Ya hafiztu adarsahifdhan jayyidan. Aku telah menghafal pelajaran itu dengan hafalan yang baik. Nah, di sini sama-sama di sini hafdhan dia adalah sebagai maf'ul muqarrab akan tetapi dia adalah fungsinya sebagai penjelas sifat bagaimana hafalannya ya hafalannya ya baik ditambah dengan kata setelahnya untuk menjelaskan sifat dari hafalan tersebut ya aku telah menghafal pelajaran itu dengan hafalan yang baik contoh yang lain misalnya ya eh, asal kalimatnya sama ya kita masih menggunakan ya kata hafizah dan kata borobak ya menghafal dan memukul ya supaya kita nanti bisa membedakan dengan jeli ya bagaimana tentang perbedaan dari fungsi-fungsi ya makhluk mutlak tersebut maka kita ambilkan ya contoh kalimat yang asalnya adalah sama ya kalau dalam contoh ini adalah ya fiil hafizoh kemudian Uh, file Borobak. Baik, kemudian kalau dari uh, kalau dari file Borobak kita sebutkan contoh di sini Dorot tuhu Dorban shadi ya, aku telah memukulnya dengan pukulan yang keras. Di sini juga menjelaskan tentang sifat sifat dari apa? Sifat dari pukulan tadi. Dorban dia adalah sebagai mabul mutlak, ya. Korban dia adalah sebagai mabul mutlak. Dorab tuhu, korban syadi dia ditambah dengan sifat, ya. Dia ditambah dengan, ya, sifat, ya, untuk menjelaskan, ya, tentang eh, bagaimana eh, pukulan tersebut. Kalau pukulan di sini nah, dalam contoh ini pukulan yang keras, ya, sifat, ya. Baik, itu adalah contoh-contoh dari makul mutra. Minimalnya kita dalam contoh-contoh ini kita memahami ya mana yang kita katakan sebagai makul mutra. Nah, kalau makul mutra dia itu isim yang dia dibentuk dari lafadz bl-nya. Kalau kita menemukan susunan kalimat yang ada ya bl-nya, ya kemudian kok kita menemukan uh, sebuah disebut dia itu dibentuk dari lafadz fi'ilnya maka apa maka dicurigai ya, dicurigai dia itu adalah sebagai maf'ul mutlak hanya saja fungsi-fungsinya ya mungkin berbeda-beda. Nah, nanti kita akan melihat ya masing-masing e, fungsi ini ya dalam ketentuan tentang maf'ul mutlak